Assalamu'alaikum sederlun, berita malam edisi. Hari ini Rabu 19 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Mayat perempuan ditemukan di dalam sawah di Aceh Tamiang. Lanjutan sidang pra-peradilan kas Irwan di KPK serahkan bukti ke pengadilan. Operasi pengamanan pemilu di Aceh dilakukan selama 397 hari. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang Hingga saat ini belum diketahui identitas mayat tersebut Dato Matang Tepa Suherman mengakui warganya menemukan mayat seorang wanita saat sedang menuju sawah Penemuan ini langsung dilaporkan kepada dirinya selanjutnya dilaporkan ke Polsek Bendahara Sampai saat ini belum diketahui perempuan yang berusia antara 24 hingga 26 tahun itu Dengan ciri-ciri wajah bulat bundar, kulit putih dan rambut ikal lurus Selanjutnya tinggi badan 240 cm, menggunakan baju kemeja bergaris hitam, bunga putih dan menggunakan celana panjang berwarna hitam. Sementara itu menurut keterangan warga memang jalan menuju areal persawahan ini merupakan jalan buntu dan gelap yang berjarak 200 hingga 300 meter dari rumah penduduk. Sudarlun sidang pra-peradilan kasus di Yusuf terus bergulir di pengadilan negeri Jakarta Selatan hingga Rabu. Dalam sidang ketiga hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan alat bukti dalam perkara penanganan kasus rasuah tersebut. Dalam salinan daftar bukti KPK yang diperoleh, KPK menyebut ada 8 bukti tertulis dengan kode T1 hingga T8 yang diserahkan ke pengadilan. Pertama, KPK menyerahkan surat perintah penyelidikan kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh atau DOKA 2018 yang melibatkan Irwan di Yusuf tersebut. Kedua, surat perintah penyidikan, kemudian surat perintah penahanan, berita acara penahanan, surat pemberitahuan penahanan, surat dari penasihat hukum Irwandi, dan dua putusan PN Jakarta Selatan. Menurut Ketua Advokasi Rakyat Aceh Safaruddin, selaku kuasa hukum pemohon dalam penyerahan alat bukti surat tersebut, kuasa hukum KPK dihadiri oleh Ade Juang Nirboyo dan Imam Akbar Wahyu. Zerlun operasi kepolisian dengan Sandi Mantabrata Rencong 2018 akan dimulai secara serentak di seluruh Aceh. Operasi untuk pengamanan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden ini akan berlangsung lebih kurang selama 397 hari terhitung 20 September 2018 hingga 20 September 2019. Dimulainya operasi serentak secara nasional ini ditandai dengan apel gelar pasukan masing-masing polda di seluruh provinsi di Indonesia. Di Aceh, apel gelar pasukan digelar di Polda Aceh dipimpin Kapolda Aceh, Irjen Polisi Rio S. Jamba. Apel itu dihadiri para personil TNI Polri dan sejumlah lainnya, turut hadir unsur Forkopimda Aceh. Kapolda Aceh, Irjen Polisi Rio S. Jamba mengatakan untuk operasi tersebut, Polda Aceh mengerahkan pasukan sebanyak 9.980 personel yang merupakan gabungan dari seluruh jajaran Polres Kabupaten Kota di Aceh. Derlun Presiden Rodrigo Duterte disebut mengusulkan Filipina, Indonesia dan Malaysia merencanakan operasi keamanan bersama di perairan Sulawesi, Sulu dan Sabah di mana pembajakan dan penyanderaan oleh kelompok bersenjata kerap terjadi. Duterte menyampaikan langsung usulan ini saat bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Sinyuhari Sarundajang di Malaysia beberapa waktu lalu. Duterte mengusulkan gagasan ini menyusul penculikan dua anak buah kapal WNI oleh kelompok bersenjata diduga Abu Sayap yang kembali terjadi di Sabah pada 11 September lalu. Meski demikian, Hari tidak menjelaskan lebih rinci operasi bersama seperti apa yang dimaksudkan oleh Duterte. Ia hanya mengatakan kerjasama keamanan itu seperti harus disepakati oleh ketiga negara, terutama lembaga-lembaga yang terlibat seperti militer. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Sudarlun Kementerian Luar Negeri menyatakan selain tenaga kerja Indonesia, ada sejumlah asisten rumah tangga asal negara lain yang turut menjadi korban perdagangan via daring. Penyataan itu diutarakan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, menyusul temuan kasus perdagangan orang dengan motif penjualan asisten rumah tangga, menggunakan platform jual-beli barang baru dan bekas karusel. Sejumlah TKI diduga ikut menjadi korban perdagangan tersebut. Iqbal mengatakan Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan nota diplomatik kepada Singapura guna mendesak otoritas tempat menyelidiki kasus semacam ini karena sudah berulang kali terjadi. Iqbal juga mengatakan Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan Polri untuk melakukan pendalaman penyelidikan terkait indikasi keterlibatan WNI dalam tindak pidana penjualan orang tersebut. Sudah musisi Ahmad Dhani dilaporkan ke kepolisian daerah Polda, Jawa Timur terkait kasus utang sebesar 200 juta kepada seseorang bernama Jailani Ilyas Selasa Lalu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Frans Barung Mangera membenarkan laporan yang dilayangkan kuasa hukum Jaini Arief Patoni tersebut. Laporan ini dilayangkan lantaran Jaini hilang kesabaran karena Dani tidak merespon dua kali surat somasi yang dilayangkan kepada musisi ternama di Indonesia tersebut. Dani disebutkannya baru mengembalikan uang sebesar 200 juta atas utang pinjaman sebesar 400 juta yang dilakukan pada Mei 2016. Kuasa Hukum Dani Ramdan Alam Syah tidak berkomentar banyak menyikapi dilaporkannya kliennya ke polisi saat dikonfirmasi. Ia menilai kasus tersebut berada di ranah perdata bukan pidana. Dari Newsroom Seramit Tanjung Permata Sekian Berita Malam Edisi Rabu 19 September 2018.